Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahdihi Wa man ihtada biharihi ila yamiddin Ema ba'dah Allah masrah li sadri w yusr li amri walun aqdatha min lisani yaqahu qawli. Wabibuh jemaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita lanjutkan kajian ekonomi syariah yang sebelum-sebelumnya mungkin juga sudah disampaikan oleh beberapa pembicara. Pada hari ini kita akan bahas ada dua fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ini terkait dengan uh, pembiayaan rumah inden jadi rumahnya belum ada gimana cara membiayanya Seperti itu. Um, kalau seandainya kita coba lihat transaksi kita sehari-hari ya saat ini kalau jual beli itu Biasanya kan harus ada barangnya dulu ya, Pak ya. Harus ada objek yang diperjualbelikan. Kan begitu ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian setelah barang itu ada juga ada harganya. Karena kalau dalam jual beli adalah barang lawan harga. Ada barang, ada harga, itulah yang dipertukarkan. Karena itu merupakan akad muawadah namanya, akad pertukaran ya. Akad pertukaran Kemudian yang kita pertukarkan itu barang dan harga tadi ya. Nah, kalau barang berarti barangnya sudah harus ada duluan. Barangnya ada, baru kita jual kepada orang lain, kemudian orang lain itu membayarkan harganya. Itu jual beli yang biasa yang biasanya kita lakukan, seperti itu. Jadi kalau dalam istilah fikihnya disebutnya adalah akad jual beli atau mu'awazat itu ada musman atau masmun ya Itu barangnya objeknya kemudian ada saman atau harga Jadi dalam jual beli itu itulah yang dipertukarkan barang tukarkan dengan uang Kemudian kalau dalam sewa menyewa ya objeknya itu bukan barangnya sebenarnya tapi adalah manfaat dari barang itu, ya berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli memang barangnya yang kita perjual belikan. Kalau dalam sewa menyewa ada yang namanya e, barang itu adalah manfaatnya yang kita yang kita perlukan sebenarnya. Jadi kalau dalam sewa menyewa harus ada manfaatnya dulu, baru kita bisa membayar manfaatnya itu. Contoh. Kalau kita menyewa gedung misalnya. Tentu kita penginnya gedung itu sudah ada duluan, manfaat gedung itu sudah bisa kita nikmati, di mana kita bisa berkantor di sana, kita bisa memanfaatkan seluruh fasilitas dari gedung itu, kemudian kita bayar sewanya. Nah, itu yang yang biasanya dan seharusnya ada seperti itu. Jadi sudah ada barangnya dulu baru uangnya. Sudah ada manfaatnya baru kita bayar manfaatnya itu atau sewa manfaatnya itu. Nah, ini yang kedua hal ini yang akan kita bahas pada hari ini Kemudian Bapak Ibu Antara jual beli dengan sewa Itu sebenarnya hal yang Hampir-hampir sama ya, Sedikit beda di objeknya Kalau jual beli Barangnya ada dan barangnya itu berpindah Kepemilikannya nanti kepada si Pembeli Tapi kalau sewa Yang berpindah cuma manfaatnya Barangnya Tetap menjadi milik si yang menyewakan Atau si pemilik objek sewa Itu. Ya, Tapi pada hakikatnya Sewa itu juga merupakan jual beli sebenarnya Dalam sewa menyewa apa yang kita perjual belikan? Manfaatnya yang kita perjual belikan Makanya dalam kata lain Ijarah itu disebut dengan Bayu'ul manfaat Jual beli manfaat Ya, Jual beli manfaat nah bagaimana kalau seandainya jual beli barang, tapi barangnya belum ada ya yeah. jual beli barang, tapi barangnya belum ada nah ini masuk nanti ke dalam kategori pengecualian jadi ada kalau dalam salah hukum itu mungkin ada teori yang namanya lex generalis sama lex spesialis gitu ya ada yang umum, ketentuan umum dan ada ketentuan khusus mungkin ya yang spesialis Nah, kalau ketentuan umumnya tadi adalah barang itu harus ada duluan. Ya, kalau enggak ada berarti enggak sah jual belinya. Seperti itulah. Akan tetapi boleh barangnya tidak ada kalau seandainya akadnya adalah akad istisna atau salam misalnya. Ya, kita lihat di dalam slide selanjutnya. Jadi ini pada pertemuan ini kita akan coba bahas e, fatwa Dewan Syariah Nasional yang berjudul Dewan Syariah e, Nasional yang berjudul ini akad ijarah mausufah bi'zimmah ini bacanya saja sudah selesai, ya, pak ya uh, ijarah itu sewa menyewa mausufah itu disifati jadi barangnya itu disifati diberikan spesifikasi yang jelas Ya. kemudian fi'adzimmah masih dalam tanggungan jadi barangnya belum ada baru yang ada kriteria-kriterianya speknya ada Kemudian speknya itu nanti akan menjadi tanggungan si yang menjualnya Atau yang me yang menawarkannya kepada pihak lain Bahwasanya spek itu nanti akan saya wujudkan dalam bentuk nyata Seperti itulah ya Jadi ijarah musuh hafidtema Inilah akad yang masih baru Kemudian ini yang akan menjadi dasar nanti untuk uh, pembahasan kita pada hari ini Nah seperti yang kami sampaikan tadi Jadi ada teori yang tadinya umum Ada yang dikhususkan kalau tadi kalau seandainya jual beli harus ada barangnya dulu baru dilakukan jual beli. Nah, bagaimana kalau seandainya barangnya itu objek jual belinya belum ada? Nah, dan tidak wujud atau belum wujud misalnya, itu tidak dapat dan tidak dapat diserahkan pada saat uh, kita melakukan transaksi jual beli. Maka di sini disebutkan bahwa akad jual beli yang objeknya tidak wujud atau tidak ada ketika kita melakukan serah terima Kemudian juga tidak dapat diserah terimakan pada saat kita melakukan transaksi itu termasuk hal yang dilarang karena dianggapnya sebagai goror kasir ya goror yang banyak gorornya di situ ketidakpastiannya banyak di situ ya tapi ada pengecualiannya kecuali kalau jual belinya kita lakukan menggunakan yang namanya akad istisna atau akad salam nah ini pengecualian dari jual beli yang biasa kalau akad istisna itu minta dibuatkan gedung, barang itu ya barangnya sudah ada? belum, tapi jual belinya sudah jalan jadi seperti kita e, minta ke developer lah untuk membangun sebuah gedung kita sudah deal dengan developernya, atau dengan kon, apa ya, kontraktor gitu ya kita sudah deal dengan dia, berapa harganya, udah kita lihat gambarnya seperti ini kita bayar uangnya, nanti baru dia bangun kita jual beli, tapi barangnya belum ada Itu menggunakan akad istisna untuk pencualiannya Nanti kita, sudah pernah kita bahas istisna Kemudian atau akad salam misalnya Kita mau beli gabah 10 ton Tapi gabahnya belum ada, baru akan ditanam atau nanti dipelihara dulu, ditanam dulu, dipelihara dan seterusnya nanti baru panen, baru gabahnya ada tapi uangnya sudah kita bayar duluan jadi harta, apa yang harta atau uangnya atau uang untuk pembelinya itu itu sudah kita bayarkan duluan ini saya mau beli beras atau gabah 10 ton ini uangnya sudah diterima oleh yang penjual gabahnya barangnya mana? nanti kapan? 3 bulan lagi misalnya nah itu kan jual beli yang barangnya belum ada tapi kita sudah bayarkan apakah itu diperbolehkan? Kalau menggunakan akad dan kaedah-kaedah akad salam itu boleh ya. Jadi ada jual beli yang diperbolehkan yang dikecualikan dan diperbolehkan ketika kita melakukan jual beli tapi barangnya belum ada Dan belum bisa disalah terimakan pada saat akad itu Yaitu kalau menggunakan akad istisna atau salam Nah itu. Kemudian yang kedua sewa Sewa menyewakan mestinya sudah harus ada manfaatnya dulu, baru kita bisa bayar sewa kan, Pak? Kalau rumah misalnya, Bapak mau nyewa rumah untuk keluarga lah misalnya. Kalau rumahnya belum ada, manfaatnya apa ya kira-kira? Belum ada kan belum kelihatan kan? Terus saya nyewa rumahnya untuk apa gitu ya? Karena saya belum bisa tinggal di sana, belum bisa mengumpulkan uh, keluarga di sana dan seterusnya. Itu yang biasanya. Nah, kalau manfaat ini yang semestinya tadi yang generalisasi itu, itu harus ada ketika kita melakukan akad sewa-menyewa akan tetapi boleh juga ke dalam akad ijarah manfaatnya belum ada manfaat yang akan kita serahkan itu juga belum ada tetapi boleh kita sewakan kepada orang lain gitu ya. kalau kita menggunakan akad yang namanya ijarah mawsufa fi azimah az yang tadinya jadi ini akad-akad pengecualian ini. Jadi akad-akad yang agak berbeda dengan akad-akad umum, ya, akad-akad pengecualian atau akad-akad yang masuk ke dalam kategori lek spesialis. Jadi pengecualian dari jual beli barangnya enggak ada adalah akad salam atau istishna namanya. Kalau sewa, kalau sewa kita barangnya belum ada atau manfaatnya belum ada, kemudian kita sewakan, pengecualiannya adalah ini, ijarah maushufa fi al lebih mudahnya kita singkat dengan IEMFD ya. Ijarah Musufah Bidzimah Bapak Ibu rahimakumullah, Apa itu Akad Ijarah Musufah Bidzimah? Ya, Tapi sebelum kita masuk itu Manfaat ya kita bicara manfaat dulu Karena di dalam Akad Ijarah Musufah Bidzimah itu Akad sewa menyewa tapi barangnya belum ada Gitu aja lah ya gampangnya ya Sewa menyewa tapi barangnya belum ada Bisa jadi belum adanya itu atau belum ada manfaatnya itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, misalnya rumahnya yang belum ada, ya rumahnya belum ada, atau masih dibangun, ya lagi dibangun rumahnya, tapi kita mau nyewa dari sekarang, gitu. Ya. Atau masih dalam proses pembangunan seperti tadi, ya. Atau belum ditentukan juga, ya. Nanti ada beberapa hal sini, mana yang boleh, mana yang tidak, ya kemudian juga bisa juga di dalam kita mengupah-mengupah orang lain, jadi sewa itu ada dua, kalau seandainya berbentuk barang, itu namanya sewa menyewa, menyewakan barang, tapi kalau dalam untuk orang, kita menyewa orang, itu namanya upah-mengupah ya, kita upah orang seperti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan sebenarnya kita adalah diupah, digaji dibayar gajinya, itu semanya upah-mengupah ya, nah kalau saya nanya orang, bisa jadi kita sudah sepakat dengan orang itu untuk melakukan pekerjaan tertentu Tetapi kerjanya belum dilakukan Kan bisa juga kan, ini nih Nanti saya nanti kerjakan ini, ini nih ya Tapi nanti ya Pekerjaannya belum selesai, belum di, di, disampaikan atau belum dilakukan Tapi kita sudah bayar kadang-kadang upahnya atau e, gajinya gitu ya Baik Nah ini fatwa ini itu ini beberapa hal yang akan dibahas di dalam fatwa. Jadi kapan bolehnya kita menyewakan sesuatu yang manfaatnya belum ada, ya. Maka kita harus definisikan di sini apa itu manfaat dan apa itu pekerjaan yang harus ada dulu. Ya. Kemudian ketentuan tentang barang sewanya ini juga ini menjadi pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan dengan, tentang sewanya. Ya. Bagaimana upahnya dibayarkan, bagaimana sewanya harus dibayarkan. Kemudian ketentuan uang muka dan jaminan. Nah ini nanti prakteknya nanti di lembaga keuangan syariah kita lihat ya. Kita masuk ke yang pertama ketentuan manfaat dan amal. Nah manfaat barang dan pekerjaan dalam agar ini itu sudah di dalam fatwa sudah didefinisikan dengan baik ya. Pertama barang itu atau manfaat barang itu harus diketahui dengan jelas. Jadi tidak boleh ada unsur ketidakpastian di situ atau ketidakjelasan. Jadi harus, harus jelas. Kemudian terukur, ya. spesifikasinya harus terukur. Ya. Jadi kita tahu. Jadi ketika orang mau menyewa itu dia tahu e, gimana bentuk barangnya, dia bisa mengukur sebaginya dan seterusnya. Atau dalam istilah ini disebut dengan maklum menggobit. Jadi sudah pasti itu ya, ukuran-ukurannya. Tujuannya apa? Supaya nanti terhindar dari sengketa. Kalau ternyata nanti pas barangnya sudah jadi Kita mau udah bayar sewa tadi Kita lihat barangnya gak sesuai dengan yang sudah disepakati Maka ini bisa menimbulkan perselisihan nanti di akhirnya Kemudian yang kedua Barang itu sudah harus dapat diserah terimakan Baik secara hakiki maupun secara hukumi Atau secara hukum Jadi nanti barang itu dapat diserah terimakan Jangan sampai nanti barangnya atau manfaatnya itu ya Manfaatnya itu tidak dapat diserah terimakan jadi nanti begitu sudah ada wujud dari barangnya itu sehingga ada manfaatnya dan manfaatnya bisa diserah terimakan Ya itu harus ada Baik secara hakiki atau secara hukum Secara hakiki inilah secara nyata-nyata bisa diserahkan atau secara hukum bisa juga nanti dalam bentuk suatu pernyataan, kertas dan seterusnya ya Kemudian selanjutnya disepakati waktu penyerahan dan masa sewanya Jadi kapan mau diserahkan itu sudah di disepakati di awal, kemudian sampai kapan meyamanya itu juga harus disepakati di awal. Dan yang penting lagi adalah ini semuanya harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi manfaatnya, jadi kapan baru kita boleh menyewakan barang yang belum ada kepada orang lain? Syarat pertama adalah manfaatnya harus dijelaskan di awal, speknya harus terukur di awal dan disepakati masa sewanya kapan kita menyerahkan manfaatnya itu dan seterusnya. Jadi harus clear di di awal manfaatnya yang kita sepakati tadi. Kalau kita akan menyewakan rumah berarti sudah ke, jelas rumahnya nanti ukuran berapa, kamarnya ada berapa, ukuran-ukurannya juga jelas sehingga nanti kapan akan selesainya, kemudian kapan dia mulai nyewanya dan seterusnya. Itu harus jelas clear di di awal. Baru manfaatnya itu bisa kita alihkan ke orang lain. Yang kedua, ya ketentuan tentang barang-barang sewa. Ya, barang sewa yang tadi kan manfaatnya ya, sekarang barang sewanya itu harus di harus jelas dan terukur speknya sama dengan yang tadi. Ini barangnya ya, barang yang kita sewakan itu tadi adalah rumah. Misalnya rumahnya itu harus jelas speknya, ukurannya berapa, kamarnya berapa seperti tadi. Kalau yang tadi sebelumnya adalah manfaatnya harus harus jelas. Kemudian yang kedua, barang sewa yang didiskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Jadi bisa jadi Pak kita menyewakan barang. Ini dalam fatwa ini ya, kita menyewakan barang, janjikan menyewakan barang, tapi barang itu pada saat kita melakukan transaksi itu memang belum menjadi milik kita, katanya. Itu tapi dengan ketentuan nanti ada ketentuannya. Kemudian yang ketiga adalah. Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan barang barang yang disewakan Jadi dia mampu dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan barang itu Nanti barang itu akan ada dan dia mampu mewujudkan itu Nanti ditunjukkan apa kriterianya kemampuan dia itu ya Selanjutnya adalah Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati Nah jadi bisa diduga kuat barang itu bisa diserah terimakan nanti pada waktu yang sudah disepakati artinya dia sudah punya planning yang yang jelas ya selanjutnya adalah para pihak harus sepakat terkait dengan waktu serah terima barang yang keenam apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria maka si penyewa atau calon penyewa tadi berhak untuk menolak jadi ini kan selama ini kan prakteknya kalau kita beli apartemen misalnya ataupun beli rumah Kadang-kadang kita baru lihat lahan kosong saja kan Pak ya. Yang diserahkan kepada kita palingnya gambar. Ini gambar, ini apartemen, ini tipe-nya ini, ini gambarnya, ukurannya ini ini dan seterusnya. Kadang juga rumah, rumah kita mau beli rumah yang baru diserahkan kita baru gambarnya saja. Gambarnya, speknya dan seterusnya tapi yang ada baru baru lahan yang masih masih kosong misalnya. Dia janji akan dibangun dan seterusnya. Nah selama ini mungkin kita sudah melakukan itu, kita sudah beli apartemen, melangunakan akad apa? akad-akad yang seperti biasa. Biasanya di konvensional pastinya. Karena di bank syariah akadnya baru ada ini, ya. Kemudian, nah inilah yang diatur di kita bagaimana caranya supaya transaksi kita itu sesuai dengan dengan syariah. Apakah selama ini sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kalau yang tadi yang kita beli apartemen Pertama sudah disepakati itu di awal nih. Ya. Sudah ada speknya, sudah jelas ukuran-ukurannya, sudah sangat jelas apa bahan-bahan pembangunannya, misalnya. Kemudian sudah jelas ukuran-ukuran yang -ukuran seterusnya, kemudian kita tahu oh berarti nanti kalau sewa-sewa itu berarti manfaatnya ini ini ini, gitu ya. Atau yang kedua, dia bisa mewujudkannya. Bentuknya apa? Dia sudah dapat surat izin dan seterusnya, ya. Tapi kita lanjutkan dulu ini ya. Kemudian ketentuan sewa sekarang Jadi ini e, Kalau sebenarnya kita gunakan akat sewa ya Bapak Ibu ya. Ujroh Nah kalau di dalam fikih itu Sewanya boleh dalam bentuk uang Atau dalam bentuk selain uang sebenarnya Jadi kalau kita nyawa rumah Ya ini secara fikihnya ya Kalau kita nyawa rumah kita bayar dengan tenaga juga bisa Kita kerja gitu ya Atau kita bayar dengan barang lagi boleh juga atau tentunya kalau di kita biasanya adalah dibayar dengan dengan uang ya. Sewa rumah 1 tahun 50 juta bayar 50 juta cash biasanya begitu ya. Kemudian jumlah uang sewanya itu dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menyewakan rumah itu boleh Pak, nanti di disepakati kapan perubahan harganya ya. Jadi kalau seandainya nanti harganya berubah, harga sewanya berubah harus disepakati di awal Kemudian ditentukan ciri, kapan bisa berubah dan mekanismenya seperti apa ya. Sehingga biasanya kalau kita nyewa biasanya kan setiap tahun berubah-berubah gitu. Tapi harus disepakati apa kriteria-kriteria perubahannya Yang ketiga adalah ujrah boleh dibayar tunai, tangguh atau bertahap Nah selama ini kan kalau kita kalau nyewa rumah di Jakarta terutama itu biasanya cash di depan ya nah kalau untuk KPR nantinya ini bisa jadi kita menyewa rumah tapi rumahnya tuh belum ada ya baru akan ada baru akan dibangun tapi kita sudah tahu speknya dengan detail dan kita boleh bayar duluan kita boleh bayar apakah kita bayar tunai boleh bayar cicil boleh atau nanti bayarnya sesuai dengan kesepakatan angsur misalnya sekali 6 bulan bayarnya dan seterusnya jadi secara fikirnya diperkenankan itu ya Rumahnya belum ada, masakannya belum ada. Bolehkah kita bayar? Boleh. Kita bayar duluan. Gitu ya. Kemudian, ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad itu diakui sebagai milik pemberi sewa. Kalau kita sudah akad nih, dia bayar sewa itu diakui sebagai pemilik eh, milik orang yang punya asetnya. Baik, nanti setelah ini kita lihat bagaimana implementasinya di lembaga keuangan syariah. Kemudian uang muka, Pak jadi ini mungkin untuk lebih kepada lembaga keuangan syariah ya supaya bapak nanti paham juga bagaimana lembaga keuangan syariah itu menyikapi ini jadi nanti lembaga keuangan syariah ataupun bank, multi finance dan seterusnya mereka juga boleh menetapkan adanya uang muka jadi kalau dia ingin menyewakan rumah, yang rumahnya itu belum kelihatan belum nyata, belum kelihatan baru nanti akan dibangun dia juga boleh meminta uang muka duluan ya sebagai bentuk keseriusan si penyewa, calon si penyewa nanti kemudian uang muka ini nanti oleh lembaga keuangan syariah itu nanti bisa diakui sebagai pengganti rugi nanti ganti ruginya, kompensasi kalau seandainya orang yang mau menyewa gagal, gak jadi nyewa atau membatalkan sewanya sementara lembaga keuangan syariahnya itu sudah mengeluarkan dana untuk itu dia sudah urus perizinannya, dia sudah beli bahan bakunya dan sebagainya tiba-tiba yang tadinya komitmen menyewa enggak jadi, batal maka uang muka tadi bisa dikompensasi sebagai ganti rugi dari uh, pemilik uh, objek sewa tadi tentu dihitung ya, lebih kurangnya berapa, kalau lebih kembalikan lagi ke si calon penyewa tadi kalau kurang berarti menjadi kewajiban si calon yang menyewa tadi okay. Kemudian pemberi sewa dapat dikenakan sanksi. Jadi kalau bapak ibu sebagai penyewa sekarang. Nah yang memberi sewa itu atau lembaga keuangan syariahnya bisa dikenakan sanksi apabila menyalahi substansi dari perjanjian. Misalnya ternyata speknya begini ternyata bukan begitu gitu ya. Ukurannya aurasnya sekian ternyata enggak seperti itu gitu ya. Maka itu bisa dikenakan sanksi. Apabila jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, nah ini yang tadi sudah kita sampaikan harus dikembalikan lagi kalau kurang nanti menjadi kewajiban dari si calon penyewa tadi. Nah, kemudian juga lo ini kan sewa menyewa, mungkin Bapak ya. Bapak kan nyewa ke lembaga keuangan syariah. Tapi nanti lembaga keuangan syariahnya di dalam fatwa ini diperkenankan juga untuk meminta jaminan. Ya. Meminta jaminan yang lain, ya. Jadi jaminan yang dikosai oleh pemberi sewa Baik hakiki ataupun secara hukmi Hakiki itu memang ada fisik barangnya Jaminannya ditaruh di lembaga keuangan syariah Atau secara sertifikat saja Itu boleh juga Jadi nanti di dalam pelaksanaan ini Berarti kalau di datang, Bapak datang ke lembaga keuangan syariah Kemudian ingin membeli apartemen Yang belum, bar masih ada gambarnya Baru ada lahan dan baru ada gambarnya Maka bisa dibayain Tapi ketentuannya lah tetap ada uang muka, kemudian kalau nanti bapak batal, enggak jadi menyewanya, nanti ada kompensasinya juga, tapi kalau saya nanya, si pemberi sewanya, si banknya atau lembaga keuangan syariahnya, yang luar prestasi bapak juga bisa menuntut ya. baik, nah ini prakteknya jadi eh, KPR indent itu, di dalam, eh, ini memasakan fatwa yang kedua ya, fatwa nomor 102, produk PPR itu pembiayaan Uh, pemilikan rumah ya, Inden Jadi Bagaimana prakteknya di bank nanti Itu diatur di, lebih jelas di dalam fatwa Yang pertama adalah Ketersediaan barang tadi Ketersediaan rumah yang akan kita miliki Tentunya ini nantinya Ini akarnya tidak berdiri sendiri Nanti Bapak Ibu Jadi nanti Bapak Nyawa tentu tidak mau kita ingin beli rumah kok kok nyewa. Kalau nyewa kan bisa selama lamanya ujung-ujungnya enggak dapat rumah juga kan. Ini nanti bisa di mau di apa? diteruskan atau dilanjutkan dengan sewa tapi beralih dengan kepemilikan nantinya. Jadi di akhir masa sewa rumah yang tadi kita sewa itu berubah menjadi milik kita. Bisa dikombinasikan akadnya dengan seperti itu. Tapi yang sekarang adalah nyewanya itu. Kan rumahnya belum ada. Gimana nyewanya boleh apa tidak? Nah, di dalam fatwa ini Kalaupun rumahnya belum ada Kita boleh membayarnya duluan ya. Jadi nanti kalau misalnya bapak datang ke lembaga keuangan syariah Mau beli rumah yang masih inden Yang belum kelihatan barangnya Yang baru ada baru spednya Maka datang ke bank syariah Nanti bank syariahnya bisa menggunakan akad yang namanya ini ya, Ijarah Masufah Fitrimah Artinya dia bank syariah, bank syariah atau lembaga keuangan syariah bisa memberikan Memberikan pembiayaan kepada bapak nanti dibeli dulu tuh rumahnya jadi konsepnya nanti begini, praktiknya ya rumah itu harganya misalnya 10 miliar kemudian bapak baru punya uang muka sekitar eh, 1 miliar lah gitu ya, 1 miliar. harganya 10 miliar kemudian nanti bank syariah akan membeli eh, rumah yang seharga 10 miliar itu setelah dikurangi uang muka dari bapak jadi uang muka dari kita ditambah dengan uang bank yang 9 miliar tambah 1 miliar rumahnya 10 miliar dibeli rumah yang 10 miliar rumah itu menjadi milik bersama jadinya nanti 9 miliar milik bank, 1 miliar miliknya bapak tetapi seluruh dokumentasi, sertifikasi, macam-macam itu namanya nama bapak ya nama bapak atau ibu yang mengejukan itu jadi bukan atas nama bank, jadi tidak ada lagi balik, balik nama dan seterusnya nah begitu barang rumah itu sudah menjadi milik bersama oleh bank, rumah itu nanti disewakan ke bapak atau ke ibu sebagai salah satu partner yang memiliki rumah itu ya. ini agak ini prakteknya seperti itu ya nah nanti disewa itu ketika bapak bayar sewa sebagian dari uang sewa itu bapak beli kepemilikannya bank kepemilikannya bank keuangan artinya porsinya bank yang 9 miliar pelan-pelan kita beli jadi nanti di banknya berkurang di bapaknya bertambah sehingga nanti di akhir masa sewa itu kepemilikan bank menjadi nol bapak menjadi memiliki rumah itu menjadi 100%. Nah, itu ya. Jadi secara bertahap juga dibeli ya, dibeli kepemilikan banknya. Itu prakteknya nanti akan seperti itu. Kemudian, bapak sudah bayar sewa juga. Kan tadi nyewa ya. Jadi beli kepemilikan banknya, kemudian bapak bayar juga sewa, ya. Sewanya nanti Menjadi pendapatan bank Nah kalau dalam praktek ini kan rumahnya belum ada Artinya masih boleh Jadi boleh kita menyewa rumah Yang walaupun rumahnya itu belum kelihatan Dan belum kelihatan Wujudnya ya Tapi baru sudah ada gambarnya Itu di, diperkenankan Kemudian yang tadi Untuk menghindari yang namanya Goror yang kasir tadi Maka harus ini nih Ada beberapa hal yang harus sudah ada Pertama harus siap bangun, jangan sampai nanti lahan di hutan diklaim nanti akan dijual apa gitu ya. Jadi siap bangun. Kemudian sudah menjadi milik pemberi sewa. Kalau siannya itu adalah bank yang akan membangun, berarti sudah ada milik bank. Kalau developer yang membangun, maka itu sudah ada bukti. Bosnya itu sudah menjadi milik si developernya, gitu ya. Kalau siannya bank kerjasama dengan developer sudah ada akad-akadnya. Artinya adalah lahan itu sudah dikuasai dan memang dia punya berhak untuk membangun di situ ataupun untuk menjual lahan-lahan di situ ya. Kemudian selanjutnya harus bebas dari sengketa. Itu yang diketentuan kalau untuk yang pembiayaan rumahnya. Kemudian uang muka tadi sudah kita jelaskan. Gini. Jadi begitu ya bapak ibu. Jadi sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan pembiayaan rumah yang sifatnya iden Sebenarnya sih bukan hanya rumah, tapi gedung juga boleh. Kita boleh membayar sewa, walaupun manfaatnya itu belum kita nikmati atau rumah ataupun gedung yang akan kita sewa belum ada, ya masih inden, masih ditunggu. Ya. Tetapi bagaimana caranya supaya tidak terjadi sengketa, tidak terjadi goror di situ? Maka di awal speknya harus disepakati semua, ya harus disepakati semua untuk menghindari yang namanya ketidakjelasan karena adanya unsur ketidakjelasan itu dilarang dalam dalam, dalam transaksi ekonomi syariah baik sementara itu sebagai bahan pengantarnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan ya pak untuk pilihan luar sebaliknya itu itu akan terlumun atau tetap kalau dengan tanpa penyelamannya bayar komponen itu kecil juga jelas baik terima kasih Bapak kita lihat ke fatwa ya di fatwa dewan syariah nasional itu diperbolehkan beberapa metode pak ya metode yang tadi misalnya kalau yang tadi disebutkan itu metode anuitas atau yang sistemnya efektif gitu ya di fatwa eh, diperbolehkan juga seperti itu kemudian diperbolehkan juga modelnya proporsional gitu ya tetapi itu kan cara perhitungan saja Contoh kalau seandainya kita di dalam jual beli ya Biasanya itu di dalam jual beli akan merubah Nah banyakan Kalau di dalam jual beli Biasanya kalau kita sudah deal untuk melakukan jual beli Berarti kan kita sudah menyepakati harga jual Nah Kalau harga jual sudah kita sepakati Berarti kewajiban kita adalah untuk melunasi harga jual Nah Bagaimana cara kita melunasi harga jualnya Dan bagaimana bank mengakui pendapatan dari jual beli itu itu sebenarnya e, diserahkan kepada bank boleh menggunakan yang tadi ya boleh menggunakan apakah sistem anuitas macam-macam karena kewajiban kita sebenarnya adalah harga jual itu ya. apakah kita menjualnya apa membayarnya lebih awal atau e, misalnya di tengah jalan kita lunasi dan seterusnya secara syariah prinsipnya tetap harga jual ya. akan tetapi diperbolehkan juga kalau sebenarnya nanya bapak meluna, ingin melakukan pelunasan yang lebih tadi ya itu boleh saja nanti bank syariah itu yang dia kan bisa ngitung hitung keuntungan saya sudah berapa bisa dia kasih diskon itu diperboleh diperbolehkan juga jadi diskon itu nanti ada beberapa bapak tiap, apa, setiap bulan rutin rajin tidak pernah terlambat dan seterusnya itu juga bank syariah bisa juga memberikan diskon untuk bapak sebenarnya yang kedua kalau dilunasi sebelum waktunya waktunya 10 tahun 5 tahun sudah dilunasin itu juga bankshare yang boleh memberikan diskon juga ya yeah. diskon sudah diperkenankan sudah ada tuhan diperkenankan memberikan diskon nah, mengurangi sisa kewajibannya dan seterusnya tapi tentunya sisa kewajibannya adalah sisa yang keuntungan banknya bukan yang pokoknya biasanya marginnya yang akan dikurangi tapi kalau untuk ini pak untuk perhitungan di banknya Secara fatwa itu diperkenankan yang namanya apakah menggunakan sistem yang anuitas kah, efektif kah, proporsional kah atau yang lainnya ya. Jadi masing-masing bank bisa menerapkannya. Jadi sewanya tetap. Dan terlunasan per bulannya tetap. Jadi lah biar Nah kalau sewa di bank kalau yang ini Ini banyak produknya ya pak ya Kalau produknya jual beli yang tadi Itu sudah seperti tadi ya, KPR ya KPR itu seperti saya jelaskan tadi Kalau dia pakai, akan jual beli Maka ketika misalnya Harga barang yang pertama itu adalah 100, misalnya, 100 Kemudian ada uang muka dari bapak Misalnya 20 Oh Ya. Yeah. Atau jadi maksudnya yang konvensional yang saringan, atau dia sudah adil kalau yang pertanyaan kali itu jadi kita bayar pokok kecil, semuanya beda. Kalau jadi semuanya saya fix kan harga atau. Iya. Iya. Emang untuk menjawab pertanyaan sederhana itu perlu dijelaskan tentang akadnya dulu Pak. Ya. Yeah. <laughs> jadi kalau akad yang kita gunakan adalah akad jual beli, maka kewajiban Papa tetap harga jualnya misalnya nih ini barangnya dibeli oleh bank 100 dijual keberapa 120 maka kewajiban bapak adalah melunasi 120 ya 120 apakah metodenya gimana itu sebenarnya terserah terserabak apakah dia menghitung anuitas macam-macam gitu ya tapi kewajiban kita adalah 120 itu itu yang disepakati jadi tidak dipisahkan lagi antara pokok dengan margin gitu bapak kalau di dalam akad jual beli ya nah itu tadi untuk jual beli kalau sewa ya, kalau misalnya ya, tadi ya bapak lunasi di tengah sebenarnya sih karena kita sudah jual beli konsepnya konsep kita jual beli maka kewajiban bapak 120 bahkan bapak misalnya lunasin pun nanti misalnya 5 tahun 3 tahun bapak lunasin karena kita jual beli konsepnya maka jual beli konsepnya itu kan sebesar harga jual yang sudah disepakati di awal tapi tadi bank syariah ada ruang-ruang yang tadi pak diskon, diskon, diskon, dan seterusnya jadi berbeda dengan pendekatannya dengan konvensional kalau konvensional kan hutang, piutang ya kalau ini kan jual beli gitu ya kemudian yang kedua, kalau di konsepnya adalah sewa nah sewa ini bisa di review pak jadi bisa naik, bisa turun karena reviewnya pun kesepakatan harga sewa itu berdasarkan kesepakatan 12 pihak jadi tidak bisa serta-merta misalnya bank CRM menaikkan harga sewa gak bisa Makanya di awal tadi sudah harus disepakatin mekanismenya harus di, dijelaskan duluan. Jadi apa nih mekanismenya sehingga harga sewa bisa berubah misalnya? Kan berubah itu bisa naik, bisa turun ya. Kemudian yang kedua, satu lagi untuk yang tadi Pak yang jual beli. Kalau jual beli Pak, kalau di e, syariah harga tidak boleh berubah naik. Jadi misalnya kita sepakati di bank syariah 120 tadinya. Ternyata kondisi pasar lagi kurang bagus dan seterusnya sehingga apa uh, harga yang menjadi lebih tinggi atau suku bunga di konvensional menjadi lebih tinggi misalnya maka bunganya tetap segitu udah enggak bisa enggak boleh naikin lagi ketika bapak misalnya tidak mampu bayar misalnya kesulitan keuangan dan seharusnya kemudian diperpanjang itu enggak boleh ada tambahan margin lagi segitu aja ya yang tadinya 5 tahun menjadi 6 tahun menjadi 7 tahun itu harga jualnya enggak boleh berubah lagi kecuali akadnya diubah ya. Kalau masih akatnya jual beli itu, maka segitu aja harganya. Tetapi turun boleh, kita turun boleh. Tapi naik dah boleh. Kalau turun boleh, artinya adalah si bank yang punya hak untuk meminta mengambil keuntungan itu. Kalau seandainya dia bilang, wah oh, saya nggak mau keuntungan sebanyak itu deh, cilin aja deh, saya kasih diskon, itu boleh, ya, gitu pak. Itu yang jual beli tadi konsepnya. Ya. Tapi kalau konsepnya sewa menyewa tadi maka harga sewanya itu bisa disepakati bersama dan bisa direviwkan apakah direviewnya setiap 6 bulan, setiap 1 tahun, setiap berapa, terkait kesepakatan dan itu tidak boleh serta merta satu pihak saja itu harus disepakati dulu mekanismenya jadi apa kira-kira yang membuat bank boleh misalnya menaikkan harga atau mereview harganya gitu ya, atau harga sewanya tadi ya. jadi harus disepakati tidak boleh satu pihak saja karena ini kan kesepakatannya ujrah itu harus kedua berapi mudah-mudahan bisa jawab baik-baik ya? Ya. baik insya Allah yakin bapak ibu eh, ketika kita eh, menerapkan konsep syariah ini di pandangan kita kadang-kadang ya pandangan awam kita oh ini kok lebih besar dari ini misalnya gitu ya oh kok lebih lebih susah dari yang ini gitu ya tapi kalau kita yakin kita melakukan ini karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini pasti pasti menimbulkan manfaat buat kita dan pasti juga akan apa kemaslahatan umat manusia ini karena syariah itu kan tujuannya untuk menjaga kita semua nih Allah tidak ingin kita tuh hancur kita tuh rusak dan seterusnya di rantetkan ekonomi juga seperti itu Allah ingin ekonomi ini diatur secara sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kalau ini menjadi keyakinan kita kuat Insya Allah bisa jadi keberkahan itu dari yang lain misalnya kelihatannya jadi Insya Allah ada keberkahan di situ Insya Allah dan itu harus kita yakini karena ini adalah prinsipnya yang Allah ajarkan dalam dari Alquran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon alhamdulillah ada lagi yang mau menambahkan mungkin mengoreksi silahkan juga. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Nanti untuk lebih detail boleh Pak nanti kita diskusikan setelah ini. Untuk lebih detailnya bagaimana sih detail-detail hitung-hitungannya di bank syariah. Ya. Sementara itu Bapak Ibu, jadi artinya kalau seandainya Bapak selama ini ragu terhadap memiliki suatu barang yang inden, maka fatwanya sudah ada dan saya yakin juga bank-bank syariah sudah mulai untuk mengembangkan produknya sehingga nanti kepemilikan rumah secara inden juga sudah bisa diakomodir di lembaga keuangan syariah. Jadi sebagai alternatif juga karena mayoritas memang pembangunan sekarang itu semuanya inden ya. Ini sebagai alternatif Bapak untuk pindah ke ke yang syariah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesilapan kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.